Kita antarkan salam seduluran selawase ke dong kakak penadaran masih bersama New Metro, Metro. pasti aja mainkan. Si e, ues,